Ya, Bismillah Diperhatikan Ini masalah tamiz Termasuk yang Perlu perhatian yang lama ya Karena waktu anak ngajar ke para ikhwan juga Menghabiskan tamiz ini bisa Berapa kali pertemuan Enggak 6 kali atau 7 kali pertemuan Baru dimulakus itu bisa selesai Sekarang kita ingin membahas tentang Hukum tamiz malfuz Karena anak, anak ingin ingatkan kembali <coughs> di mana ada tamiz, di situ harus ada mumayeznya. Dan mumayeznya itu. Kalau tamiz malful Dia berbentuk Sesuatu yang Bisa ditakar Atau sesuatu yang bisa Ditimbang Atau menunjukkan ukuran berat Atau menunjukkan bilangan Jarak atau bilangan Itu namanya nanti Mumayaz. Jadi kalau ada sebuah tamiz Mumayaznya disebutkan Maka ringkasannya bisa kita pastikan Tamiz itu adalah tamiz malfuz Itu keedahnya ingat Kalau ada sebuah tamiz Mumayaznya disebutkan Maka tamiz itu pasti namanya tamiz malfuz Bagaimana bentuk ngumayaznya yang disebutkan itu? Bisa jadi berbentuk sesuatu yang ditakar. Sesuatu yang ditimbang beratnya. Atau berbentuk jarak. Atau berbentuk bilangan nanti. Ya, Al-Kail sesuatu yang ditakar. Al-Musaha. Al-Masaha nanti sesuatu yang diukur jaraknya berbentuk jarak. Al-Waznu sesuatu yang ditimbang beratnya, sesuatu yang diukur beratnya. Kemudian, al-adadu, sesuatu yang berbentuk bilangan. Nah, jadi, kalau misalkan kalian jumpai ada sebuah kata, kandungan maknanya nanti berkaitan tentang bilangan, atau sesuatu yang diukur beratnya, atau sesuatu yang berbentuk diukur jarak, atau sesuatu yang berbentuk takaran, maka, ini namanya Mumayaz. Dan pasti setelahnya itu ada Tamiz. Dan Tamiz ini dinamakanlah Tamiz Malfuz. Ya Tamiz ini dinamakanlah Tamiz Malfuz. Ini pembahasan kita, ya. Kalau memajaznya disebutkan dalam sebuah kalam dan bentuk memajaz itu nanti ingat cuma empat. Kalau nggak sesuatu yang ditakar, ditimbang, diukur beratnya atau berbentuk bilangan, cuma ini saja memajaz ini. Kalau disebutkan salah satu dari empat ini dalam sebuah kalap, maka dipastikan setelahnya itu akan ada tamiz. Dan tamiz ini namanya tamiz malfuz. Dan sudah kita sebutkan kemarin, tamiz malfuz itu adalah tamiz atau kalimat yang disebutkan untuk menjelaskan kalimat sebelumnya yang masih samar, masih mubaham. Entah berapa takarannya, berapa beratnya, berapa jaraknya, berapa bilangannya itu masih mubaham. Dan tidak akan bisa dipahami kecuali dengan adanya tamiz. Tamiz ini namanya tamiz malfuz. Ya, tu yang jadi biar enggak terlalu pening atau pusing memikirkan ini. Tinggal diingat empat, boi, empat poin ini tadi. Sesuatu yang ditakar, sesuatu yang ditimbang beratnya, sesuatu yang diukur jaraknya, sesuatu yang berbentuk bilangan ini namanya mumayyaz. Dan pasti setelahnya ada tamniz Dan kalau ada tamniz Tamniznya namanya tamniz malfuz Nah sekarang kita ingin membahas Hukum tamniz malfuz Apa hukum membacanya membacanya nanti kata beliau di sini. Yasihu ayun Kalau tamisnya adalah tamis malfuz apa tamis malfus itu tamis yang memayasnya disebutkan dan berbentuk sesuatu dari empat yang tadi. Kalau dia berbentuk tamiz malfuz, maka yasihu ayyun sobah. Sah tamiz itu untuk dinasobkan. Boleh dibaca nasob. Kama yasihu ayyujarro. Dan juga sah untuk dibaca jer. Jadi maksudnya kalau dia tamiz malfuz, boleh kalian baca nasob. Itu boleh. Sebagaimana contoh yang di atas itu. Dan juga boleh kalian baca jer. Bimin baik dengan menggunakan min harfujer harus min saja ya, enggak boleh fi, enggak boleh ila, enggak boleh yang lain. Huruf jer yang boleh menjerkan dia adalah min, khusus hanya huruf jer min. Aubil idova atau dengan mengidovakannya kepada isim setelahnya, ya. atau dengan mengidovakan dia kepada isim setelah dia. Contoh, An-Nasbu, Mislu, Indi, Ardabun, Komhan. Saya memiliki satu Ardab. Satu Ardab itu semisal 24 gantang. Entah Semisal 24 gelas atau yang semisalnya. Ya, A-Komhan, yaitu gandum. Ini Komhan dibaca nasab sebagai Tamiznya. Atau dibaca yang kedua Al-jarru bimin Dibaca jar dengan menggunakan huruf jar min Seperti indi ar-nabun min komhin ya, Kita baca min komhin Mana tamiznya Komhin Kalau dibaca, dibaca majrur Boleh dibaca majrur Tapi huruf jernya harus min saja Atau al-jarru bil idofati Atau diijarkan dengan idofah Berarti Mumayaznya jadi mudofnya, tamiz jadi mudof ilainya. Karena kan kita membahas tamiz malfuz. Tamiz malfuz itu adalah tamiz yang mumayaznya disebutkan dalam sebuah jumlah, dalam sebuah kalimat. Kalau ada yang bertanya bagaimana bentuk mumayaznya, kok tahu kita itu adalah mumayaz. Jawabannya mumayaz itu hanya dibentuk dari empat perkara. Sesuatu yang ditakar, sesuatu yang ditimbang beratnya, sesuatu yang diukur jaraknya sama berbentuk bilangan. Kalau kalian dapati ada susunan kalam mengandung salah satu dari empat perkara ini, yakini dia adalah mumayas dan setelahnya pasti ada tamiz. Tamiznya dinamakan tamiz malfuz. Cara membacanya, kalau tamiz malfuz boleh dibaca nasab Dan boleh dijerkan. Apa amil jernya? Yaitu dengan min. Huruf jermin itu saja yang boleh atau kalau yang tidak yang kedua dia dimudofkan diidovakan kepada mudofnya berarti mumayeznya jadi mudof tamiznya jadi mudof ilai berarti menjadi indi ardabu komhin ya indi ardabu komhin Nah ini Tamiz Malfuz ya Tamiz Malfuz Tamiz yang memayaznya disebutkan Di dalam sebuah kalimat Dan bentuk memayaz Hanya seperti yang tadi kita sebutkan Cara membacanya Ada tiga pilihan Kalian membuat nasab sah Kalian buat majur, tapi harus menggunakan min huruf jer, itu juga sah. Kalian langsung idofahkan kepada mudofnya, kepada mumayeznya, itu juga sah. Yang kedua, at-tamizu al-malhudhu, tamiz malhudhu. Kalau tamiz malhuz itu adalah tamiz yang memayaznya tidak disebutkan di dalam jumlah. Itu diperhatikan definisinya itu. ya Ada yang menamakan seperti itu ya. Tamiz malhuz. Itu adalah tamiz yang mumayaznya enggak disebutkan di dalam sebuah jumlah kalimat. Susunan kalimat. Sedangkan mumayaz itu tadi terbatas pada empat saja. Takaran, timbangan berat, jarak, sama bilangan. Dia mumayaznya enggak disebutkan. Atau tamiz yang menjelaskan jumlah sebelumnya yang masih samar. Jadi yang dijelaskan ini nanti itu bukan orang per orang. Tapi langsung jumlah. Langsung susunan kalimat. Jumlah berarti lebih daripada satu kata yang mau dia jelaskan. Jadi jam tamiz malhuz ini ada yang mendefinisikan adalah tamiz yang menjelaskan jumlah sebelumnya yang masih samar dari sisi nisbahnya ya jadi ada yang menamakan nanti seperti itu makanya tamiz malhuz ini ada yang menamakan dengan tamiz nisbah dia lebih ma'ruf dengan tamiz nisbah kayaknya ya dalam beberapa buku-buku nahu itu banyak yang menamakan dengan tamiz nisbah Jadi tamiz malhus atau tamiz nisbah, yang pertama tadi adalah tamiz yang mumayaznya enggak disebutkan. Itu lebih mudah definisi ini, paling mudahnya. Tamiz yang mumayaznya tidak disebutkan. Dan mumayaz terbatas pada empat yang kita sebutkan tadi. Atau tamiz yang menjelaskan jumlah sebelumnya yang masih samar dari sisi nisbahnya. Definisi dari Tamiz malhuz atau tamiz nisbah. Sekarang kita lihat contoh dulu. Kita lihat contoh dululah, Biar mudah memahami. Hasuna as-saudiku khulukon. Khulukon nanti di sini sebagai tamiz malhuz atau tamiz nisbah. Ya. Tadi kita sebutkan apa tamiz nisbah itu atau tamiz malhuz itu adalah tamiz yang memayasnya tidak disebutkan. Sekarang kita lihat. Sebelum khulukon, ada enggak memayas yang disebutkan? Dan memayas itu hanya empat tadi. Bilangan, takaran, timbangan berat, sama jarak. Hasuna as-sodiku. Di sini tidak ada takaran. Tidak ada timbangan berat. Tidak ada bilangan. Tidak ada ukuran jarak. Memayas tidak disebutkan. Ini namanya tamiz malhul. Atau kalau dalam bahasa lainnya, adalah tamiz yang menjelaskan jumlah sebelumnya yang masih samar. Jumlah di sini berbentuk jumlah apa di sini? Jumlah fi'liyah. Hasuna as-sadiqu. Belum jelas dari sisi nisbahnya. Sahabat itu bagus. Mau dinisbahkan ke mana bagusnya ini? Ke wajahnya kah, ke hartanya kah, ke rumahnya ataupun kepada apanya yang mau dinisbahkan? Kalau kita hanya mengatakan Sahabat itu bagus atau baik? Nah penyandaran baik atau bagus ini Mau kita nisbahkan ke siapanya? Ke apanya? Berarti belum jelas jumlah ini Datanglah tamiz malhud yang menjelaskannya Khulukon akhlaknya Jadi sahabat itu akhlaknya baik Jadi penyandaran baik Itu bukan kepada yang lain Hanya terbatas pada akhlak Adapun wajahnya belum tentu baik Belum tentu bagus gitu Tapi akhlaknya Dipastikan baik. Lihat ya. Tamiz malhuz adalah tamiz yang menjelaskan jumlah sebelumnya yang masih belum jelas. Dan biasa jumlahnya ini berbentuk jumlah fi'liya. Biasanya, kebanyakannya ya. Jumlahnya ini berbentuk jumlah fi'liya. Jadi jumlah fi'liya yang masih belum jelas tentang nisbahnya mau dikemanakan... Maka tamiz inilah yang menjelaskannya. Dialah yang dinamakan dengan tamiz malhus atau dinamakan dengan tamiz malmisbah. Bukan tamiz malhus. Kalau tamiz malhus, tamiz yang memayasnya itu disebutkan. Ya, tamiz yang memayasnya itu itu disebutkan. kalau tamis malhus kemarin apa yang dia jelaskan tamis malhus kemarin adalah kata yang menjelaskan kata atau isim sebelumnya yang masih isimnya yang dia jelaskan ya, bukan jumlahnya paham ini yang dia jelaskan itu satu kata saja isim saja yang dia jelaskan yang masih belum jelas tapi kalau tamis malhus yang dia jelaskan itu jumlah semuanya fi'il, fa'ilnya itu belum jelas. Datanglah tamis Malhus menjelaskan. Kalau tamis malfus, isimnya saja yang belum jelas. Jadi misalkan kita ambil contoh kemarin, istaroitu fadanan kutenan. Yang dia jelaskan ini adalah, istaroitu fadanan atau fadanannya saja. Fadanannya itu yang mau dijelaskan, apa itu fadanannya di situ. Atau seperti tadi, indi ardabun komhan. Ya, saya memiliki satu ardab. Satu ukuran timbangan 24 gantang dari komhan. Yang dia jelaskan di sini bukan indi ardabun, Tapi ardabunnya saja. Kenapa? Karena dia namanya tamiz malfuz. Tamiz yang menjelaskan isim sebelumnya yang masih mubham. Kalau tamiz malfuz adalah tamiz yang menjelaskan jumlah sebelumnya yang masih mubham. Jadi fi'il fa'ilnya di situ masih mubham. Tamiz yang menjelaskan. Atau kalau bahasa mudanya lagi. Tamiz malfuz itu... Adalah tamiz yang mumayaznya enggak disebutkan. Ingat ya, mumayaz sudah kita batasi pada empat perkara saja, empat poin saja. Kalau enggak disebutkan dan ada isim setelahnya yang menjelaskan bentuknya, maka ini namanya tamiz malhuz atau tamiz nisbah.